Saat ini di internet Banyak tersedia rekaman kajian asadidah Yang bisa di download secara gratis Bolehkah kami memperjualbelikan rekaman tersebut Dalam bentuk CD, DVD, flash disk Jika boleh apakah ada syarat-syarat yang harus kami penuhi Azabullahi Ini namanya mengkomersialkan Sesuatu yang sifatnya dakwah. Nah, gitu ya. Yang ini Barakalohikum. Persyaratan utamanya adalah harus meminta izin kepada masing-masing mustab. -masing Apakah dia ikhlas dengan itu, ataukah beliau meminta sesuatu? Itu harus kembali pada ustadnya masing-masing. Karena yang ceramah ustad tadi, antumnya dapat dapat keuntungan dari Komersial para kalahikum. Nah, sehingga ketentuannya itu baru diizinkan kepada masing-masing. Tetapi -masing, terkait dengan topik ini, kalau saya pribadi sering saya tanya masalah ini dan saya jawab juga sekali nih, saya pribadi tidak masalah bagi saya ketika antum menggunakan rekaman-rekaman e, e, ceramah-ceramah anak para kalahikum untuk pribadi antum, untuk dakwah tempatnya antum atau untuk komersialnya itu nah, non fee nah, tidak ada fee tidak ada komisi tidak ada royalty cara kerja tapi ya atau pilih-pilih ya kan jangan semuanya atau pilih-pilih terutama file-file yang lama barangkali yang padanya ada mungkin penugilan-penugilan dari sumber-sumber yang sekarang ini menyimpang dan segala macamnya itu harus dihari. Ya, waalaikumsalam, Allahuhudanalalamin bissawab. Kemudian yang lainnya tanyakan kepada masing-masing nasrinda apakah mereka mengizinkan atau tidak. Kalau untuk kepentingan dakwah jelas, tapi untuk kepentingan komersial harus izin kepada ustadz masing-masing. Masing-masing ustadz punya hak. Waalaikumsalam, Allahuhudanalalamin <tuh> bissawab. Apa hukumnya makelar mengambil untung dari menjual barang dari harga yang ditetapkan pemilik barang? Ini kembali berkesepakatan ya antara penjual pemilik barang dengan makelarnya. Apa kesepakatan sistemnya? Dapat fee ataukah disuruh cari untung sendiri? Kalau sistemnya dapat fee Harga ditetapkan oleh pihak penjual Maka sang maklar tidak diperbolehkan untuk mengambil umum lagi Hanya dapat fee saja Ketika dia bisa Ketika dia bisa menjual lebih dari harga yang ditatau pemilik barang Maka kelebihan tadi milik pemilik barang Bukan haknya maklar Tidak misalnya ya Barak kalau ditunggu tapi kalau kemudian dikasih kebebasan dari saya sekian 100 juta, silakan kamu cari untung semampuan tuh, nah, tak ada masalah. Antum cari untung sebagaimana yang disepakati. Antum kok, masya Allah, jago, tak masalah begini-begini. Marketingnya mengalahkan yang yang yang, yang estetik ya, relasi itu luar biasa, nih. relasinya banyak, semuanya banyak. Taruh 100 juta antum melempar di pasaran laku. 150 juta, tidak masalah. Anda dapat 50 jutanya. Ininya sesuai cengkuh kesepakatan bersama. Barakallahu fiikum. <tuh> Apa hukumnya kredit barang? Level. <tuh> Kalau yang dimaksud adalah jual beli barang dalam bentuk utang dalam bentuk utang cuma untuk utang ehon ya misal barang A harganya seratus, Antum beli tapi utang, tidak cash, ya. yang ini boleh dengan kesepakatan para ulama baik antum membayarnya langsung kontan atau antum membayarnya dengan angsuran. Hai ada kemarin ehon, dokodim, ada kemarin nih? Ini barang dijual. Harga 100. Sudah antum beli. Harga 100. Tapi bayarnya tempo. Artinya utang gitu ya. Boleh enggak? Baik antum bayar utangnya langsung gelondongan. utuh gitu ya atau diangsur, enggak masalah. Yang dibahas oleh para ulama adalah yang dimaukan dengan pembahasan kredit. Adalah ketika ada sebuah barang Dikasih dua harga Kalau anda cash Harga seratus Kalau anda tempo Harga seratus dua puluh lima Umumnya diangsel. Yang ini ada khilaf di kalangan para ulama Jumhur mayoritas Fukuha Dari semua menat Menyatakan Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan syarat <tuh> Satu, harus diperjelas Antum ambil yang mana cash ataukah Apakah angsur Umumnya Angsur dan gitu ya, jelas Yang kedua, tidak ada Penambahan nominal Dari yang disepakati Paham ya Disepakati harga Angsurnya 125 tembus tahun, tidak ada penambahan lebih daripada itu. Ketiga ada penambahan daripada itu melebihi itu karena misal telat bayar dua kali, tiga kali telat bayar dan segala macamnya. Ketiga berturut-turut tiga kali nggak bisa bayar barang disita. Ini semuanya tidak diperbolehkan, termasuk riba. Paham belum? Ini ketentuan daripada Jumhurul Fukuha Yang ada di zaman sekarang ini Sistem kredit Itu dengan cara tersebut Ada aturannya Ketika telat Ngangsur Ditenda sekian ribu Ketika tiga kali berturut-turut Tidak bisa bayar Barang angus tarik Yang ini tidak diperbolehkan Oleh Jumhurul Ulama <tuh> Ribah lebih parah lagi sekarang ini yang namanya kredit menggunakan sistem leasing yang bermain di situ ini lebih parah lagi keadaannya. Sebagian ulama mengatakan haram riba secara mutlak. Karena kalau itu Allah Taala mengutus awal. Kau dengan kondisi yang di zaman sekarang ya, Pak E, dengan ketentuan-ketentuan syarat-syarat yang menyalahi aturan, maka disepakati oleh semua ulama tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam bissawal. Tapi ada juga si ikhwan kita barangkali yang fokusnya banyak, ha? mau sistem-sistem angsur untuk para ikhwan, nggak ada masalah. Siapa ya lah ya, uangnya banyak nih ikhwan-ikhwan, semuanya perlu motor. Tapi motornya bukan motor baru, motor second lah ya. Ini ya Allah sama saya sini. Ini saya hargai, misalkan secondnya harga 10 juta. Saya hargai 13 juta tahun. Nanti setiap bulannya ketemunya sekalian seribu. Sudah. nih motornya, nih SNK-nya, ini BBKB-nya, terserah Antum. Yang penting tahunnya saya 13 juta, teman Antum mau jual lagi, terserah. Tidak ada masalah. Yang penting sudah pindah kepemilikan barang. Antum utang sama saya 13 juta. Kelundungan lebih afdal, nah, begitu ya terkait dengan ansur tempo setahun. Ini dengan pendapat jujur boleh, paham ya? Diperbolehkan. Ada yang mau ya kan? Ada yang bisa begitu? Ada yang kan yang bisa begitu ya kan? Jadi khan yang ramainya kan jadi ringan gitu. Ada yang siap? <laughs> Saya siapkan 50 unit motor perbagi merk hmm. Satu 1 menitnya 10 juta, 50 berarti Bapak, 50 juta modalnya ya. Nah, Ya lah ya, Ikhwan yang mau kredit sama saya. Hmm. Ah, setahun. Harganya Transparan naik, Pak. saja. Pemunya setahun ketemunya 13 juta. Nanti antum kunci ambil, lesen kah ambil, STNK ambil, semuanya antum. Yang penting 13 juta Luar biasa Itu meringatkan para ikhwan Kayaknya Ada tidak ya Ada ya? nah. tidak ya? ya Hah Kok insya Allah Ada tidak saya tanya sekarang Kalau ada kan dipromosikan Allahi Farifi Allah Ta'ala Alhamdulillah Apakah transfer ke luar negeri termasuk riba? Ini gimana ya? Tidak paham saya. Antum di sini buka rekening dolar. Iya, ada setoran antum di Amerika sana. Dia ngirim antum dolar, masuk ke rekening dolarnya antum. Antum kebalik antum kirim ke dia dolar, nggak ada masalah. Sama kayak antum e, transfer rupiah ke rupiah, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah Tahwil As-Sarf Para kelakuan itu Yaitu antun kirim Dari Indonesia rupiah Gitu ya Sampai di Saudi real Sampai di Amerika Dolar Tapi gitu ya Duh, Kok di mana aja Iya ya? Itu yang terjadi para kelakuan Pada uh, WU apa Western Union nah, atau yang semisalnya yang semacam ini para khalifum uh, dikatakan oleh sebagian ulama kita mengatakan tidak boleh dikarenakan adanya pertukaran mata uang tadi tidak takabur, tidak serah terima di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun biaya penetrasi, biaya transfer nggak ada masalah. Sengatan transfer dari pihak bank ada biaya sekian Tidak ada masalah Itu ongkos transfernya Tadi ketika perubahan dari rupiah menuju ke dolar Langsung diterima Di sana sebagai dolar Itu yang dibahas oleh para ulama Dan mereka mengatakan Itu tidak diperbolehkan Dikarenakan e, takobutnya tidak ada Tidak ada usus Terima terima di tempat Apa ala hukumnya jual money sapi atau kawin suntik hewan ini ya? dijual maninya untuk apa disuntikan di betinanya hamil begitu akal apa? Allah waalaikumsalam ala. yang jelas hewan bukan mukallaf tidak terkena beban syariat tidak ada hukum bagi yang namanya hewan berhenti sih nggak ada masalahnya Allah waalaikumsalam ala. tapi kalau manusia tidak kecuali kalau punya suaminya sendiri. Allahu taala alam besok. Hmm. Dari urayan pembahasan tadi, tidak ada pelarangan mengambil keuntungan yang banyak. Jangan jual beli. Yang saya tanyakan, apakah boleh mengambil keuntungan sebanyak banyaknya dengan sama-sama riba? Jawapannya boleh. Diperbolehkan mengambil keuntungan walaupun melampaui 100% Boleh, tidak ada masalah. Itu pendapat yang racis di kalangan para ulama. Namun yang dianjurkan oleh para tokoh dan para ulama adalah memberi kemudahan kepada kaum Muslimin, memberi kemudahan kepada kaum Muslimin. E, itu falsafahnya. Rasul mengatakan, Rahim Allahumma Ra'an, Samhan Ida Ba' Samhan Ida Shtra'. Saham anda kau Semoga Allah merahmati seorang yang sahah toleransi, mudah ketika menjual, ketika membeli, ketika memutuskan. Boleh, tapi afabilnya memberikan kemudahan kepada kaum kaum Muslimin. Tapi kalau demikian pasaranya, bagaimana lagi? Antum beli matu 1 kilo cuma dua puluh ribu. Satu kilo, misal. Antum kemasi botol kecil kecil yang cuma seberat kilo jadi 4 gitu. Satunya ini dik dihargai 50.000. Dikalikan 4 2000. Untungnya seribu persen kan gitu ya. Ya, ya. Ya, biar aja ya. Nah, makanya yang bos-bos madu cepat kaya. Hmm, Lepas. Emang demikian pasarannya. Tapi kalau seandainya enggak uh, demikian maksudnya, semurah mungkin untuk keutamaan atau eh, untuk kemudahan kaum muslimin barakatul. Tapi nggak dilarang, boleh mengambil keuntungan lebih dari 100% Tentang penjelasan drop anak belum jelas. Apakah seperti siak pesan barang sama anak? terus anak menghubungi sipit untuk mengirim barang langsung ke si iya yeah. apabila anda bukan wakil bukan cabang, bukan nawir bukan wasi, bukan bukan makalah nah. jadi anda ini penjual penjual, pemain bahasanya antun, pemain ada orang pesan barang kepada antum. tadi ada orang pesan madu kepada antum. Antum enggak punya tidak punya stok. Saya hubungi si P. Jurahkan mati dulu. Bisa lagi. Eh. Ada mati. Ini. Ini. Ini. Ada. Stoknya banyak. Banyak. Saya perlu satu kintal. Ya. Tolong kirim langsung kepada si Fulan. Paham ya. Si P langsung kirim si Fulan. Ini tidak boleh. Termasuk menjual sesuatu yang belum diterima. Atau dipindahkan. Tidak ya? boleh Kecuali kalau saya sebagai Maklarnya B Saya wakilnya B Saya wali Nawir atau wasinya B Baru boleh Allah Ta'ala alam bisawab Bagaimana hukum beli emas di toko dibayar dengan kartu debit uh, via SMS Banking, debit transfer via SMS Banking tempat. Nah, caranya, caranya, antum di situ, jangan kemana-mana. Langsung antum tekan M banking nya antum itu, transfer ke rekening Pak Belanda itu. Ah gitu ya, tidak ada bunyi masuk pak? masuk artinya uang sama dia sudah. baru antum ambil emasnya emasnya diambil ada labas solusi yang kedua menggunakan cek ini kalau sudah besar menggunakan cek jadi antum menggunakan cek yang valid, yang resmi dari pihak bank yang diakui sudah dengan antum tulis ceknya emasnya berapa? emasnya ketemunya harganya 20 juta atau 60 juta dan Anton bayar pakai cek. Ini Pak, ceknya. Cek ini yang namanya sanad itu mau menduduki posisinya mata uang. Ini pendapat yang racik di kalangan para fuqah di zaman sekarang ini. Cek itu posisinya sama dengan uang dengan syarat ceknya enggak palsu. Resmi, asli, valid dari bank yang diakui. Maka ceknya ini adalah uangnya, mana emasnya. Ah, rekalah itu. Ayo, Nah, sekarang apa hukumnya jual beli cek? Ini cek, ini cek, tukar menukar cek. Hukumnya, Bayon. Hukumnya, boleh dengan syarat kalau mata uangnya sejenis maka harus sama nominalnya dan serah terima di tempat. Kalau beda beda e, mata uangnya maka satu syarat cukup serah terima di tempat sama keterangan tadi ya. Masyaallah tabarakallah. Cem berapa adanya? Cem dik ya. Hm? Apa hukumnya bila kita lagi beli buah-buahan, beli satu kilo, terus kita minta satu buah cicip, apakah boleh? Ya izin sama penjual buahnya, Pak Tasya, ya silakan. Kacang loh, nggak usah lagi minta, disuruh. Saya kalau, saya, tapi harus izin, jangan asal ngambil aja, jadi nggak ribut tuh, makan para yang haram ya. Nah, um. saya membeli barang kontan dengan harga 10 juta tapi yang menjual mempersyaratkan Barang tidak boleh diambil sekaligus Tapi barang akan dibagi menjadi 10 kali pengambilan Yakni sekali pengambilan dalam sebulan Apakah diperbolehkan? Ini diperbolehkan dengan syarat Syaratnya di dalamnya tidak ada barang yang harus diserah terimakan di tempat Kalau Anda menggunakan uang Maka di situ tidak boleh ada mata uang Nggak no boleh ada emas. Nggak no boleh ada perak. Tahu? Tahu apa? Selain mata uang, emas dan perak boleh. Kalau anda merilau dengan cara tadi, Minyak, gula, beras, apa gitu ya. Anda ambil setiap bulannya. Hal -hal Apabila anda merilau dengan cara dia tadi. Tapi kalau di dalamnya ada yang harus diserah terimakan tempat. Anda bayar uang. Ada emasnya atau ada peraknya. Maka tidak boleh akan boleh. Atau solusi yang ada yang mas peraknya di pengambilan pertama. Ini uang langsung ambil yang ada mas peraknya tadi. Wallahu taala rabbissalam. Apa hukum jual beli hewan yang haram dikonsumsi seperti ular? Mau apa nomu ular ya? Bang? Ah, ha? dikonsumsi haram. Haram ular kalau dimakan ya. Termasuk khaba'ith dan juga termasuk yang wajib dibunuh. Antum beli ular untuk dipelihara. Nah, بس haram wajib. Kucing ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan jual beli kucing karena ikhtilaf tentang hadisnya sahih atau tidak sahih. Yang rajih insyaallah para ya, hadisnya yang melarang jual beli kucing baik sehingga boleh jual beli kucing dengan syarat bukan dikonsumsi, karena kucing hukumnya haram dimakan. Tapi untuk dibelihara. Yang kedua harganya standar tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas, setan mani yudhul mal menyenjukkan harga. Bayangkan kucing satu dihargai dihargai seratus juta. Ini hmm, enggak berlebihan. Kerana cuma kucing juta Masih normal Kucing tertentu ya kan ya Nah kucing kampung itu ada yang mau ya Terkait dengan telur semut Atau kerutu atau semutnya Untuk apa boleh Kalau dibeli konsumsi tidak boleh Dibeli untuk konsumsi Hewan yang lain juga tidak boleh Seperti yang namanya semut Termasuk hewan yang haram dibunuh Dilarang untuk dibunuh Wallahu ta'ala alhamdulillah hmm, hmm. <tuh> Bagaimana dengan memakan daging buaya Kalau buaya laut, boleh Buaya laut, boleh karena termasuk hewan-hewan laut yang halal bangkainya sebagian fukhah mengatakan haram walaupun itu adalah buaya laut hukumnya haram, tapi yang rajin halal, dengan keumur hadis tentang masalah laut al-huwata huru ma'uhu al-hillu ma'idatuh, kata Rasulullah, yang namanya laut suci, airnya halal bangkainya, itu untuk hewan laut khusus jadi kalau ada yang namanya uh, buaya laut tapi kalau buayanya buaya sungai, buaya rawa-rawa, wallahu aalam bisawab. Saya pribadi lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan haram. Rawa lain dengan laut, sungai lain dengan laut. Wallahu taala alamin bisawab. Jika saya disuguhi sate buaya, saya enggak makan. Saya enggak makan. Apa ya. Saya Enggak makan. Nah, apa itu kalau buaya darat ya? Dia tinggal di daratan, kita ha? tahu di kubur binatang, semua sekalajutnya, itu jelas tak boleh, kerana kan dia uh, apa namanya, memiliki kugutan yang, yang, yang sangat tajam, apa namanya, tarik yang sangat tajam, pasti. Allahumma amin. Amin. Amin. <tuh> Bagaimana dengan sistem lelang? Lelang itu kalau di bahasa Arab termasuk di dalam kategori jual beli man Yazid. Baik man Yazid, man Yazid, man Yazid. Bukan siapa Yazid? Saya Sangat salah, sangat pasman. Siapa yang mau nambah? Siapa yang mau nambah? Yazid nambah ya. Nah, itu lelang. Terkait dengan baik man Yazid secara hadisnya Periwayatan hadis baik man Yazid diiktirafkan para ulama ada yang mengatakan Hasan mengatakan oh, baik. Tapi secara feticnya jual beli sitem lelang itu diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama yang hadir ini pembeli semuanya pembeli. Bukan satu orang pembeli, yang lainnya Kawannya penjual Konspirasi, tidak boleh Yang kedua Para pembeli tadi Tidak boleh bersepakat Untuk memawarkan penjual Misal penjual buka harga Sekian, siapa menambah? Disepakati Diam semua Supaya harganya cuman sedikit Tidak mahal-mahal Nanti disepakati di luar dijual lagi di antara mereka dengan harga yang tanda adalah ya tis. Bagaimana insyaallah ya? Para kolektor. Ini ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Ketika ada satu dari dua poin tadi masuk jalan majj para kolektor. Lelang ada dua cara. Ada lelang terbuka, ada tertutup. Kalau terbuka langsung disampaikan. Nah, misalkan melelang bandeng di dicerek banyak-banyak ya Pak. Hah? Banyak tambah-tambah itu ada banding ya. Badannya itu besar, di atas 20 kilo. Itu besar, satu ekor ya. besar sekali. Ini dibuka harga 6 juta. Siapa yang mau? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Eh, siapa? Tujuh. Pak diam semuanya. Maka yang terakhir yang paling tinggi tujuh dialah yang tak untuk membeli bandeng tadi, setrika ekor sampai tujuh juta. Ya apa rasanya? Kenapa rasanya? Loh, apa rasanya? Enak sembako, enak. Enak. Dagingnya semakin masak semakin mantap tuh. Nah, tapi ya siapa yang mau beli tujuh juta ekor? Allah ya hari atau tertutup dengan cara menggunakan kertas ini, kertas eh, dibuka harga sekian di atas sini dibaca sampai terakhir tengok siapa yang paling tinggi itu yang dapat eh, barangnya. Jadi diperbolehkan dengan dua syarat tadi tidak ada konspirasi antara pembeli atau penjual dan juga eh, sama, tidak ada konspirasi untuk menghalangkan salah satu Wallahu Allah Taala akalmu bersoh. Jam berapa? Mengapa tu? Jam berapa saja ni? Sengaja diam ini. Tak ada, jangan-jangan konspirasi. Jam berapa saja? Nah, tiga kurang berapa? Jam tiga pas. Namanya jam asar jam. Nah, terus ini ya. Tuh, saya mau tanya masalah kredit Si A datang kepada saya Mau kredit HP Harga kira-kira 1 juta Saya kasih perkiraan Harga cicil, cicil harganya Estimasi cicilannya saya mempersyaratkan jika HP sudah anda beli di counter, si A tidak boleh membatalkan pembelian. Ketika HP sudah saya beli, ada perbedaan dengan perkiraan harga awal, sehingga dikasih harga fiknya tetapnya setelah HP terima Bagaimana hukumnya? Ini kembali pada persyaratan eh, kembali kepada kesepakatan mereka berdua. Hukum asal harga yang anda tetapkan di awal, yaitu jadi patokannya. Antum untung, untung rugi, ya salahnya antum. Yang namanya penjual kadang untung, kadang rugi. Tapi ketika antum memandang kok saya ngasih estimasinya kok jadi rugi gini ya. Artinya antum sama sama dia. Apa niatnya? Harganya terlahir, harganya sekian. Antum mau ndak? Kalau oh, dia mau, alhamdulillah, tidak masalah orang berarti. Nam. Tapi kalau dia nggak mau, dan dia tetap enggak Kesepakatan kita harga yang di awal Harga di awal itu, itu kerugian Antum sebagai seorang penjual Salah prediksi Terkadang pembeli yang akan kredit Ikut ke counter dan memilih HP sendiri Kemudian anak yang kasih periksaan dijilan Ini enggak boleh Dia bisa nunjuk HP yang itu Antum beli, itu. beli di counter Harganya yang Antum, Antum bayar Baru akad kepada sang pembeli ni harga sekian, keuntungan saya sekian. Wah ket. Jadi antum ajak dia langsung ke konter, dia pilih, ambil barangnya sendiri, langsung dia pulang. Antum balik ke konter, nanti ketika di sana antum akad sama dia lebih dari harga harga konter. Ada ya tuh. Termasuk duit lebih baca ilia. Allahumma sembilan ribu Wallahu taala alam di di intinya ya van yang transparan transparan saja jadi enak ngomongnya kepada sang pembeli tidak ada yang dirugikan apa bedanya dropship dengan perwakilan dalam jual beli beda kalau wakil itu orangnya antum lantorpsi itu atun tabakulanya antum. Beda, dia bukan wakilnya antum. Makanya ketika yang terjadi adalah wakil, wakilnya sendiri, chatolnya sendiri enggak ada masalah dengan toropsi. Paham ya? Jadi masalah ketika bukan wakilnya. Mohon dijelaskan bagaimana berjualan online yang benar. satu Barang yang antum perjualbelikan bukan emas, perak dan mata wang. Singkat bahasanya bukan termasuk barang yang diserah penerimaan di tempat. Ini dengan asumsi pakai uang bayarnya. Dua, tentu antum memasang yang namanya sampel, lah agit ya. Contoh-contoh barangnya. Maka contoh barang harus sesuai dengan barang yang diminta. Kendung, ketika ada perbedaan, antum harus bilang kepada tiap pembeli. Ini ada yang beda, antum mau? Kalau mau lanjut, kalau nggak mau maka kembalikan uang. Tiga, gunakan sistem salam. Uang di muka, uang di muka. Untuk barang tertentu, sifat tertentu, jumlah tertentu, takaran tertentu, dan waktu tertentu penyerahannya. Tentunya antum harus amanah. Betul betul, boleh membuat orang percaya kepada antu. Jangan sampai antu melarikan wangnya orang lain. Atau yang keempat menggunakan sistem DP. Tahu DP? Apa? Boleh jangan-jangan? Hah? Paiiman pak? Dan Paiiman. Alhamdulillah. DP. Hah? DP itu adalah Uh, dikasih uang muka Untuk barang yang disepakat Dengan ketentuan Ketika sang pembeli Meneruskan akad Maka DP termasuk Pembayaran tinggal ditambahi Yang kurang Dan Kalau pembeli menggagalkan akad DP milik penjual DP milik penjual Kecuali ada Kesepakatan sebelumnya DP kembali lagi Alhamdulillah. Of Intinya adalah ini. Gak, gak lebih daripada itu ya. Dan juga harus jujur, perpercaya, bahagia. Diperhatikan sisi-sisi syariah ini. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Terkait dengan pengiriman barang juga begitu. Antum misalkan antum yang kirim barangnya langsung kepada konsumen dan menggunakan dropship yang disebutkan tadi. Bagaimana mengikuti BPJS dalam keadaan? Satu, pihak pemerintah dari BPJS mengharuskan sebuah perusahaan untuk semua karyawan di perusahaan tersebut mengikuti BPJS. Apabila pihak perusahaan tidak mentaatinya, maka perusahaan tersebut mendapatkan sanksi dari pemerintah. Maka perusahaan itu pun mewajibkan karyawannya untuk mengikuti BPJS tersebut. Apabila tidak mentahatinya, maka juga sama dapat sanksi dari perusahaan tersebut. Bagaimana solusinya bagi kita yang bekerja di perusahaan tersebut? Dalam keadaan 50% dibayar perusahaan dan 50% dipotong gaji karyawan, maashol. Sebentar e, dibayar perusahaan itu subsidi bagi antum atau bagaimana? Subsidi, maashol. Yang ini potong gaji karyawan. Masya Allah, baiklah. Kalau dibilang kondisinya ya, ini kan sesuatu yang nggak menginterelakan. Ketika pemerintah sudah mewajibkan dan mengharuskan semua masyarakatnya ikut bpjs, ya sama kayak ktp, sama kayak antum bikin sim, paspor, buku nikah, dan semisalnya. Ketepaksaan, mau apalagi ikut? Otomatis Antum membayar Premi Hah? Bayar premi, nah gitu ya Tergantung kelasnya masing-masing Ada kelas itu Solusinya Ketika Antum sakit nanti Semoga leksik, kesehatan pada Antum selalu Ketika Antum sakit Antum hanya punya hak Mendapatkan klaim Dari yang Sudah antum stokasi selain dari premi yang antum bayarkan saja, tidak lebih daripada itu. Terkait dengan perusahaan, ketika diketahui dengan pasti 50% Potong jia antum, 50% subsidi perusahaan, gitu ya. Maka antum dapat dua-duanya ini. Antum ketika sakit nanti hanya bisa menggunakan dana ini, tidak lebih daripada itu. Hendu? Tidak lebih daripada itu Sehingga Antum kalau bisa selalu uh, update Selalu tahu Berapa persen potongan gaji Antum Anggap dipotong 5 persen dari gaji gaji tiap bulan Berapa itu 5 persen? Berapa tumpungannya? Antum hmm. ingat baik-baik Terus dari perusahaan berapa? dijadikan satu digabung? Itu, itu Antum mencatat setiap bulannya Setiap bulan ketemunya sekian Rp100.000 dolaris sudah berapa kali? yang lebihnya jangan diambil. Nah ya, kalau perusahaan, antum dapat dua di sini. yang pertama dari kecilnya antum. Oh ya, tanggung sendiri. Iya. Sendiri. Antum hanya dapat Potongan gaji Antum dan Subsidi perusahaan Maksudnya dihitung sekian, sekian, sekian, sekian Masa lu sampai 20 tahun tidak pernah sakit Itu saja 20 tahun Kalau ketemunya Masya Allah 50 juta Ya itu Uang itu yang haknya Antum untuk Antum pakai Berobat lebih Daripada itu harus membayar Gitu ya tarq klasikum wallahu ta'ala la mu bisawab mashallah tapi ibunya Mm-mm. Saya bukan pedagang. Saya juga tidak punya barang atau toko. Tapi saya mengiklankan barang-barang punya teman saya via WhatsApp. Ketika seseorang pesan barang lewat saya, selanjutnya saya mengambil barang di teman saya tadi atas nama saya dengan harga lebih murah. Antum dapat lebih murah tentunya ya. Begitu. Dengan harga lebih murah. Iya. Selanjutnya, Anda serahkan barangnya ke seorang dengan yang pesan dengan harga yang yang tentukan harga kontrol. Nah, tadi, jadi Antum pesan ke dia, ke temannya Antum, lebih murah. Antum jual ke orang lain dengan lebih mahal. Nah, gitu, ya. Ini yang pertama, harus izin temannya Antum tadi. Barang-barangnya dia. Jangan asal main tempel di Anu aja, Iwan. Ini barangnya sopok, barangnya orang lain. Izin dulu. Artinya ada kerjasama dan kesepakatan dengan temannya Antum tadi. Ah, Saya marketing Nanti kalau saya dapat pelanggan Untung lah Jadi Antum modelnya cuman pasang Sampling <coughs> Ada yang pesan dapat Antum Sini Barangnya sekian Itu lebih murah Antum ambil, Antum kirim Biar yang pesan kepada Antum Biar harga lebih tinggi, labas Syaratnya harus ada kerjasama dan kesepakatan dengan pemilik tarang tadi kalau tidak ya pak, oh wahanya tuh bisa dipenjarakan ya pak, tuntut. Tapi kalau masya Allah dapat dari dia harga sama jual orang lain lebih murah, masya Allah tuh. <laughs> masya Allah ruginya gitu. <laughs> Allah ya Allahyarham. Allahu taala alamus sawabuanya sang pecaweh, setidaknya. Cajanya ta ala, ya, Allah Taala Alamin Bismillah. Yakin? Juga insyaAllah ya. Selebihnya dah persiapan asar. Barakalohikum. Wallahu alam bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya bisa dikasih lebih lanjut dalam buku-bukunya para ulama yang lebih lengkap terkait dengan jual beli. Semoga bermanfaat. Nafkah filahuna. Subhanaka Allah. Hamdika. Ash-Shalallahu alaihi wasallam.